NKRI -E. Semoga selalu kokoh sampai akhir hayat ya tembang yang perdana tadi bersama dengan new lapak tembang yang kelanjutnya Cudul kelambiannya Thing more by man.